Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wal 'asibatu lil muttaqin illa ala zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina muhammadin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 Nah, itu perjalanan jadi tidak menyenangkan Maka Rasulullah bersabda Kepada Aisyah Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ya Aisyah Wahai Aisyah Iyaki wa muhattirati zunum Jauhilah Waspadalah Terhadap dosa-dosa Yang dianggap remeh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 Apalagi kekeluargaan Yang satu lagi kenapa ya Rasul Yang satu lagi Kalau kencing gak cebok Ada gak orang kalau kencing gak cebok Misalnya Orang dalam perjalanan naik mobil Terus pengen kencing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 Atau air es Es yang belum dikasih sirup Nah Orang Enggak cebok tuh nah, Akhirnya apa Akibat enggak cebok berkembang Jadi dosa besar Dosa besarnya apa Enggak sholat Kenapa enggak sholat Habis celana saya kena najis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 Dulu ada seorang pemuda Namanya Idris Syafi'i Idris Syafi'i itu di Baghdad, di Iraq Dia mau merantau Mencari ilmu, mencari rizki, merantau Dia pergi berjalan dari rumahnya menyusuri sungai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 menikah. Enggak apa-apa, begitu. Menikah itu kan yang penting maju calon pengantin laki-laki. Perempuannya sih enggak mesti maju di sini, di depan penghulu, di depan wali. Kalau di kita kan kebiasaannya laki-lakinya di, di sini, perempuannya di sini. Perempuannya pakai kerudung. Kerudungnya dikesiniin juga Padahal laki-lakinya pakai Peci Kerudungnya dikesiniin Itu dari mana mula-mulanya ya? Hah? Siapa yang mula-mulain itu pak? Itu mah dari sinetron yang mula-mulain Ini sinetron pada diikutin Sutradaranya juga gak ngerti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 Buta, bisu Lumpuh Kok dia secantik itu Oh iya lupa bapak Lupa nerangin Maksudnya buta Dia gak bisa melihat Kemaksiatan Maksudnya bisu Gak bisa dia diajak ngomong Yang gak benar Maksudnya lumpuh Dia gak bisa pergi Diajak pergi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 30 juz eh, Si pejabat nanya Kalau sudah hafal 30 juz Jadi kurang berapa juz lagi katanya? Kalau hafal 30 juz Jadi kurang berapa juz lagi katanya? Ya ini pejabat enggak tahu Kalau Quran 30 juz Baik itu cerita teman saya Nah 7 tahun hafal Quran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 Si pejabat ini menempelkan TV-nya ke istrinya Menteri Baru. Ada tidak yang begitu? Ada itu di TV adanya. Jadi biasa. Apa itu istilahnya? Nah, itu. Jadi. Bukan sekedar jabatan tangan. Lalu berpelukan pun sudah dianggap Biasa.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 begitu. Nah, sesudah sesudah menikah tiga bulan kemudian ibunya mengundang ibu-ibu majelis taklim. Acaranya apa itu? Nah, tradisi di masyarakat kita itu acaranya disebut dengan tujuh bulanan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 Wa warahmatullahi wabarakatuh